Wa bihina sta'inu ala umurid dunia wa Wa salatu wa ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mani taba'ahu dahu ila yawmiddin amma ba'd Kau muslimin Wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah puji syukur kita Panjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada kita semua Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam pelajaran yang membahas kitab uh, Rokais Fitarbiatil Abna' yang disusun atau yang ditulis oleh Asyik As Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Habillahullahu Ta'ala InsyaAllah kita di kesempatan uh, pagi hari ini Setelah kemarin kita menyelesaikan pembahasan tentang pentingnya kelemah lembutan dan juga sikap kasih sayang uh, bagi anak-anak kita. Karena insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu an-nushuwat-taujih yaitu uh, bagaimana orang tua atau apa yang harus disampaikan oleh orang tua dalam nasihat dan pengarahannya kepada anak. Ya, uh, saudaraku -saudara, kaum muslimin dimanapun anda berada tentunya ketika uh, Orang tua menginginkan agar anak-anaknya tu boleh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Indaknya mereka memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka. Ya, ini sebagai uh, pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala ya yaudhina amanu kuhanfusakum wa ahlikum naurat. Baik orang-orang yang beriman, jagalah uh, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya bagaimana? Kata Ali bin Abi Talib, eh alimuhum wa adibuhum. Ad ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab ini bagaimana agar dia punya ilmu agama dan demikian juga dia punya ada punya etika. Maka orang tua memberikan pengarahan kepada anak-anaknya. Ya, ini adalah tugas orang tua. Sebagian orang keliru mengatakan bahwa tugas pendidikan atau memberikan pendidikan agama seperti ini adalah uh, tugasnya pihak sekolah atau madrasah. Tidak ya, yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua terutama seorang ayah terutama seorang ayah dialah yang bertugas untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada anaknya. Maka kata Ashabul Rozak dalam kitab beliau ini wa Aidon min roka'i sterbiyatil abna al awdimah al mudawwah matu al nushibatajih dan termasuk juga dari pokok pendidikan atau prinsip pendidikan anak yang sangat agung adalah senantiasa memberikan nasihat dan pengarahan kepada anak-anak kita la siama ila ma'al umur apalagi ya terutama apa pada perkara-perkara yang penting ya perkara-perkara penting permasalahan akidah sekarang orang-orang tua kebanyakan kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan mereka fokusnya pada nilai-nilai yang sifatnya akademik ya nilai bahasa Inggrisnya berapa matematikanya berapa ya kebanyakan bayang orang tua yang seperti itu namun sesungguhnya ee eh, yang hendaknya dia prioritaskan ya dari anaknya itu bagaimana akidahnya bagaimana akidahnya agar dia memiliki akidah yang kokoh akidah yang benar akidah yang lurus demikian juga dalam permasalahan ibadah ya apakah anaknya sudah memiliki kesadaran untuk melakukan ibadah kepada Allah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah atau belum ini merupakan standar keberhasilan pendidikan uh, apa pada anak-anak kita jadi jangan jadikan nilai-nilai akademis itu sebagai standar keberhasilan pendidikan Ini keliru sama sekali ya Itu keliru sama sekali ya Bisa jadi anak-anak kita tidak pandai dari sisi akademis Tapi dia memiliki keahlian yang lain Memiliki bakat yang lain Sehingga nilai-nilai akademis itu eh, sama sekali bukan standar keberhasilan pendidikan ya. Tapi yang menjadi standar keberhasilan pendidikan itu Apakah anak-anak kita Ya tumbuh di atas akidah yang benar, akidah yang kokoh. Demikian juga bagaimana kesadaran dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada dan berkemudian apa yang dilakukan oleh mereka? Apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah mereka langsung memenuhi panggilan tersebut atau apa yang mereka lakukan? Nah, ini yang yang kita jadikan standar keberhasilan. Nah, oleh karena itu orang tua pun ketika dia memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada anaknya, dia punya uh, prioritas. Ya perkara-perkara yang penting dalam agama ini hendaknya dia. E, tanamkan kepada anak-anaknya. Wah maka dimilahsak demikian juga ahlak ya. Permasalahan ahlak yang mulia, permasalahan ahlak ini juga menjadi prioritas kita. Ya, sekarang orang tua nggak peduli sama sekali dengan ahlak anaknya, dengan ahlak anaknya tidak memberikan nasihat, tidak memberikan pengarahan kepada anaknya untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Alimam al, al Hasan al Basri menyebutkan bahwa Uh, ahlak yang mulia itu kita bisa lihat dari tiga hal yang pertama adalah uh, badlun nada ya, badlun nada apakah uh, badlun nada itu artinya suka menolong nah, Kita lihat anak-anak kita itu sudah uh, punya kesadaran, simpati atau empati kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kalau dia cuek-cuek saja tidak mau memberikan bantuan sibuk dengan urusannya sendiri berarti kita harus berikan pengarahan jangan seperti itu, ini bukan ahlak yang mulia Kemudian yang kedua, kaful ada mencegah dirinya dari gangguan. Anak-anak kita masih suka usil atau tidak? Ini merupakan bagian dari makarimul ahlak. Ini merupakan bagian dari ahlak yang mulia. Suka mengusili orang lain, menjolimi orang lain, ini bukan orang yang berahlak mulia. Dan kita lihat anak-anak kita. Sudakah mereka ya menyadari tidak boleh menjadi apa pengganggu di tengah-tengah manusia? Al-Muslimu kata Nabi Alaihissalam. Al-Muslimu mansalim al-Muslimuna, minyadihi walisanih. Seorang Muslim yang sejati adalah seorang yang Muslim yang lain itu selamat dari kejelekan uh, tangan dan lisannya. Jangan anak, anak kita kita harus ajari, kita harus tanamkan prinsip ini. Jangan sampai menjadi pengganggu orang lain, menimbulkan gangguan kepada orang lain. Demikian juga yang ketiga. Ingat Al Hasan Al Basri badalu nada wa qaful adha wa talaqatul wajh wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan orang dia dia bersikap ramah, tidak jutek ya. Apa, apa tidak kemudian apa menampilkan sikap yang dingin kepada saudaranya tapi ramah mengucapkan salam ya. Maka ini merupakan parameter ahlak mulia yang disebutkan oleh Al Imam Al Hasan Al Basri. Maka orang tua hendaknya e, menanamkan kepada anak-anak bagaimana caranya agar mereka menjadi orang yang berakhlak mulia. Kalau badan bita'limil aqaid adiniyah dia mulai dengan apa mengajarkan akidah-akidah Islamiyah ya akidah-akidah yang benar ya. Ini dia tanamkan kepada anaknya tanamkan kepada anaknya prinsip-prinsip tauhid ya. kalau beribadah hanya kepada Allah kemudian agar dia menjauhi segala bentuk kesyirikan bertawakal bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Coba lihat bagaimana wasiatnya Nabi alaihi salatu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dia memberikan nasihat memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil bahwa beliau alaihi salatu wasalam dia ya gulam inni muallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajid tujahat wahai anak Aku akan berikan kepada engkau, ya, beberapa kalimat. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan Allah selalu memberikanmu petunjuk. Allah ada di hadapanmu untuk memberikanmu petunjuk. Lihat bagaimana uh, wasiat yang diberi kalau nabi alaihissalam kepada Abdullah bin Abbas dalam keadaan Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Nah, jagalah Allahna. Ya nanti Allah yang akan menjagamu. Ini pernah nggak kita ngomong ke anak kita seperti itu? Ya. Nah kalau kamu ya tidak tidak selamanya Abi dan Umi bisa selalu berada di sampingmu, tidak selamanya Abi dan Umi menjagamu, tapi selama Engkau menjaga Allah subhanahuwataala, Allah yang akan menjagamu. Nah. Ya Allahlah yang akan menjagamu dimanapun dan kapanpun kau berada, Allah yang akan menjagamu. Ya. Kemudian ihfadillah taajidhu tujaah. Jagalah Allah, maka disayang Allah ya Engkau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu ya Artinya Allah akan senantiasa membimbingmu ya, Kita selalu akan menghadapi problematika dalam kehidupan ini nak. Akan ada masalah demi masalah yang akan kita hadapi Tapi selama engkau konsisten di jalan Allah Allah yang akan membimbingmu ke jalan yang terbaik ya Keputusan yang kau ambil Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa kan? Ya, kalimat-kalimat ini luar biasa kalau kita terapkan kepada anak-anak kita, kita berikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang semacam ini. Ya, maka mereka akan tumbuh menjadi uh, sosok yang kokoh tauhidnya, yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia konsisten di atas ketawanan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Quli kata Nabi SAW alaihi sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Nah, kalau engkau minta, minta kepada Allah. Jangan ya, minta kepada manusia. Jangan kau rendahkan dirimu di hadapan manusia dengan meminta-minta kepada mereka. Ya, minta kepada Allah, Allah yang Maha Kaya. Ya, jangan kau rendahkan dirimu di hadapan para hamba. Minta kepada yang memberikan rezeki, minta kepada Ar-Razzaq. Ya, wa idh ista'anta Kalau kau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa kita kita tanamkan prinsip apa uh, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'lam fa annal ummata law ista'mat ala ayan fauka bi syai'in lam yanfa'uka ila bi syai'in illa uh, lam yanfa'uka ila bi syai'in qad katabahu Allah Ketahuilah nak. Kalau ya seluruh manusia, seluruh manusia ini mereka berkumpul untuk memberikan satu kebaikan kepadamu ya maka mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan maksudnya apa kembali lagi kepada Allah ya tidak ada yang bisa memberikan engkau kebaikan di dunia ini kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala demikian juga idz waidin waidin tama at ala ayadruq lam yadurru kayla bi syai'in qad qadabahullah lak sebaiknya kalau sebaliknya kalau mereka ingin menimpakan bahaya kepadamu nak maka mereka tidak akan mampu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rufi'atil aqlam wa jaffatisuhuf pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering demikianlah nasihat dari Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Abbas di usia beliau yang masih anak-anak Nah, sekarang kita mengacau apa yang kita pesankan kepada anak-anak kita. Ayo, para ayah, para ibu, apa yang kita pesankan kepada anak-anak kita? Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Prinsip apa dalam menjalani kehidupan ini yang telah kita tanamkan pada diri mereka? Ya. Maka di sini beliau mengingatkan tentang pentingnya memberikan pengarahan dan nasihat kepada anak-anak kita, terutama dalam masalah-masalah yang sangat krusial, seperti permasalahan akidah wa faraidil islam wa arkanih demikian juga dia memperotaskan ya menasihatkan atau mengarahkan anaknya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan rukun-rukunnya ya ini permasalahan yang paling penting masalah salat ya masalah as-salah ini menjadi permasalahan yang sangat penting ya percuma anak-anak kita ya, punya uh, pendidikan yang tinggi bergelar dengan gelar akademis yang panjang Kemudian dia punya jabatan di kantornya, berhasil secara duniawi. tapi kemudian masalah solat saja dia lalai. Ya, solatnya lalai. Ketika terdengar adzan subuh, dia masih berada di atas ranjangnya, tidak tergerak untuk bangun kemudian untuk solat solat subuh. Maka ini merupakan satu perkara yang cukup di eh, cukup menyedihkan ya fenomena yang cukup menyedihkan ketika orang tua orang tua bangga dengan jabatan dan karir anak-anak mereka tapi mereka tidak merasa bersedih ketika anak-anak tersebut meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Anak-anaknya yang perempuan dibiarkan tidak menggunakan hijab. Ya, seringkali kita lihat ya, ibu-ibu masyaallah ibu-ibu yang sudah setengah bayar, ikut pengajian, jilbabnya besar ketika anaknya datang, anaknya pakai rok mini, anaknya sama sekali tidak berhijab. Bagaimana ini pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wataala apa yang anda tanamkan kepada anak-anak anda sehingga mereka kemudian tidak ya, berani untuk menentang syariat Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kemudian wasailul awamir ashariyah demikian juga perkara-perkara syariat lainnya hendaknya anak-anak diajarkan ya perkara-perkara yang demikian wakala 'inda az-zajr wa at-tahzir yabda'u bil kaba'ir min az-zunub wal ahsham demikian juga ketika mengingatkan dari, uh, ketika memberikan peringatan kepada mereka hendaknya orang tua memulai dengan mengingatkan mereka ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa dosa-dosa ya, besar dia ingatkan anak-anaknya untuk tidak melakukan dosa besar apa dosa besar yang paling besar yaitu apa syirik syirik ya syirik maka anaknya dia ingatkan ya anaknya dari uh, berbuat syirik hati-hati kalian dari kesyirikan ya karena kesyirikan ini adalah perkara yang uh, yang paling harus diwaspadai oleh setiap muslim apabila dia terjatuh pada perbuatan syirik maka amalan-amalan uh, kebaikan yang dilakukan akan terhapus Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, Inna Allahalayyakfiru ayyushroka bihi wa yakfiru maduna dalika limaisha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah akan nanti. Ya, ini tidak diampuni oleh Allah SWT dosa syirik. Makanya kita hendaknya tanamkan kepada anak-anak kita ya, prinsip tauhid dan mengingatkan mereka dari perbuatan syirik. Ya. Dan e, satu hal yang kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin, mereka terkadang tidak peduli ya dengan uh, apa yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka berupa bacaan atau tontonan ya. Tontonan di TV banyak yang mengajarkan kesyirikan. Ya, banyak yang mengajarkan kesyirikan. Seperti ada orang yang memiliki tongkat ajaib apa yang diinginkan sim salabim ya. Terkabul. Atau uh, ada film-film action ya, film-film anak-anak itu ya mengatakan ada orang yang bisa menguasai angin, bisa menguasai tanah, bisa menguasai angin ya. Film apa itu namanya kartun yang sangat terkenal Avatar, ya. Avatar ada ada penguasa ini ada penguasa itu. Ini kan syirik semua. Atau tayangan-tayangan yang menceritakan apa? akidah-akidah yang yang rusak ya. Film-film yang apa? yang di dikisahkan ada dewa-dewa yang menguasai alam semesta. Ya, ini merusak kan akidah. Ini merusak akidah. Anak-anak kita dari kecil di, di di apa? diajari seperti itu atau bacaan-bacaannya kadang-kadang dongeng-dongeng itu juga eh, terdapat perusahaan lagi dari dalamnya. Contohnya ya saya saya pernah baca misalnya eh, ada yang menceritakan bahwa padi, ini yani beras yang kita makan itu berasal dari padi ya. Nasi, nasi dari beras, beras dari padi. Nah, padi itu muncul karena apa? Karena Dewi Sri. Nah, ini ini kan khurafat ya. Khurafat diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ada di, di dalam buku-buku yang dibaca oleh anak-anak kita. Maka orang tua hendaknya mengingatkan, jangan sampai yang seperti ini ada di tengah-tengah kita. Anak-anak kita harus diajarkan akidah yang lurus. Anak-anak kita harus diajarkan tauhid yang benar, ya bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang memberikan rezeki. kecuali Allah Subhanahu Wataala dan kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Jadi dia ingatkan anaknya dari dosa-dosa e, besar ya, mulai dari dosa-dosa besar yang paling besar yaitu kesyirikan barang siapa yang terjatuh pada kesyirikan maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka kekal abadi di dalamnya kata Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah fakut harram allahu alihi jannah wa ma'wahun nar wa ma'lil zalimina min ansor sesungguhnya barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan baginya surga. Ya, Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada yang bisa memberikannya pertolongan. Ya, tidak ada yang bisa memberikan orang-orang yang dolin tersebut pertolongan. Maka dia ingatkan. Dia ingatkan. Hati-hati ya, nak. Jangan sampai kamu melakukan kesirikan. Apa saja kesirikan. Dia sebutkan. Ya. Seperti yang kamu mengaku. Ya, ada yang memberikan rezeki selain Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga ya uh, engkau uh, apa uh, berdoa kepada yang selain Allah, meminta kepada yang selain Allah, kemudian engkau uh, memakai jimat-jimat, engkau datang kepada dukun dan uh, tukang sihir. Ini semua merusak akidah. Ini semua merusak akidah. Maka orang tua hendaknya memberikan prioritas. Ya, dia memprioritaskan perkara ini. Jangan sampai anaknya terjatuh pada perbuatan syirik demikian juga dosa termasuk dosa besar meninggalkan sholat ya terpus salah ya dia ingatkan anak-anaknya nah sesibuk apapun engkau jangan sampai engkau meninggalkan sholat jangan sampai engkau meninggalkan sholat sholat ini rukun Islam ya. ya dan dia betul-betul arahkan anak ya ketika waktu sholat dia awasi ya dia lihat bagaimana anaknya apakah dia sholat atau belum dia awasi betul sampai anak-anak itu benar-benar disiplin dalam dalam sholatnya, ya, banyak orang tua yang membiarkan misalnya waktu subuh, waktu subuh anaknya nggak dibangunkan untuk sholat subuh, ya sampai kemudian e, matahari tinggi, itu pun nggak di, diingatkan lagi, na sholat na nggak, biarkan saja seperti itu, modal ya yang namanya sholat rukun Islam ya, ini orang tua Uh, harus benar-benar perhatian dalam permasalahan Permasalahan sholat ya, Sholat ini tiang agama Nabi SAW Bunyan islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah, Wa anna muhammadan rasulullah Wa iqamis sholat Islam ini dibangun atas lima perkara Yang pertama dua kalimah syahadah Kemudian yang kedua menegakkan sholat Sholat ini rukun Islam ya, Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Uh, al-ahlu bainana wa bainal perjanjian atau perbedaan antara kita dengan kekufuran itu adalah meninggalkan salat faman tarakaha faqad kafar maka balak siapa yang meninggalkan salat dia telah terjatuh pada kekufuran maka hendaknya kita berhati-hati ya maka hendaknya kita berhati-hati jangan sampai kemudian salat dari anak-anak kita ini lalai ya anak-anak kita lalai dari salatnya kewajiban salatnya makanya kita ingatkan Salah satu keberhasilan pendidikan, itu anak-anak itu -anak ketika mendengar suara agan, ya, sudah terdengar masuknya waktu sholat, dia bersegera untuk menunaikan kewajiban tersebut, tidak menunda-menunda-nundanya. Ya, dan permasalahan-permasalahan lainnya, ya, masalah-masalah dosa besar lainnya, seperti zina, ya, yang tentunya disesuaikan dengan apa, dengan kemampuan uh, pemikiran mereka, ya, kita sampaikan bahwa oh, ini tidak boleh, ya. <tuh> Kemudian perkara-perkara uh, lainnya, khomar, ya, narkotika, narkoba kita ingatkan jangan sampai anak-anak kita jatuh pada perbuatan tersebut. Kalau fadhil umur yajibu ayyakun al-hanasyibul akbar minatuji venus maka perkara-perkara prioritas ini dia hendaknya mendapatkan bagian yang besar dari pengarahan dan nasihat kita, ya. Dari bagi, apa, nasihat dan pengarahan kita inilah yang harus kita prioritaskan masalah akidah, masalah sholat, ya, masalah-masalah e, e, apa namanya, e, akhlak yang mulia, ya. Kemudian adab juga, adab juga menjadi prioritas kita ya. Anak-anak kita harus diajari adab, ya. Seorang muslim itu harus punya etika. Ada adab makan, ada adab minum, adab ketika bertamu, adab ketika bertamu ya, ketika bersama masyarakat ya. Ini sebuah. Ketiruan juga ketika sebagian orang menjadikan eh, akidah sebagai prioritas, kemudian adab dan akhlak tidak dia tanamkan kepada anak-anaknya. Ya, ini suatu kesalahan juga. Yang namanya adab dan akhlak itu suatu hal yang juga menjadi prioritas kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan anak-anak melakukan eh, apa namanya eh, adab yang adab yang buruk. Tidak. Karena sudah kita sebutkan hadisnya Umar bin Abi Salamah. Ketika seorang anak tangannya celamitan ke sana kemari, kemari, Nabi tak tinggal diam. Nabi Ali Sulaiman meluruskan. Nah, kalau makan baca Bismillah. Makan dengan tangan kanan, ya. Makan apa yang ada di dekatmu. Ini juga saya kira momen yang tepat mengingatkan kepada orang tua. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, ajakan untuk tidak mengatakan jangan kepada anak-anak nya tidak mengatakan jangan kepada anak. Kemudian di embel-embeli bahwa anak itu raja, kita biarkan saja dia berekspresi, kita biarkan dia melakukan apa yang dia sukai. Ini sebenarnya uh, suatu hal yang keliru. Ya keliru sama sekali. Pertama tidak ada risetnya. Saya coba cari risetnya. Ya, dari sisi akademik ya. Seseorang itu kan kalau mengeluarkan sebuah statement dia harus punya uh, apa namanya ya, punya bukti ya, punya riset terlebih dahulu. Kenapa kok? Apa pengaruhnya ucapan jangan ini? Apa pengaruhnya? Dilihat berapa orang kalau dikatakan jangan, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau tidak dikatakan jangan, hasilnya seperti ini. Kan harus ada risetnya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi itu statement saja, omong kosong saja. Ya, cuma apa? Omong kosong saja. Dia ngomong bahwa anak-anak jangan di jangan dilarang, jangan dilarang. Nabi Sosam melarang, ya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan larangan. Contohnya ketika uh, Al Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali makan kurma sedekah. Ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak boleh makan sedekah. Apa kemudian Nabi mengatakan biarkan saja masih anak-anak raja, biarkan dia, jangan kita larang. Ternyata tidak, Nabi melarang bahkan menyuruh Al-Hasan bin Ali untuk mengeluarkannya. Ih, ih, kata Nabi. Ya. Keluarkan, keluarkan, kita ini ahli Bait enggak boleh makanya seperti ini. Ya, demikian juga kasusnya Umar bin Abi Salamah tadi diluruskan oleh Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Demikian juga uh, siapa? Luqman al-Hakim nanti kita akan baca nasihatnya beliau mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, jangan engkau menyekutukan Allah. Ada kata jangan enggak? Ada, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Singat hati-hati kita ya, jangan asal comot saja. Lihat e, referensinya di mana? Ya kalau memang dia ingin berbicara secara akademis lihat di jurnal apa hasil penelitian di mana? Ya lihat jurnal atau disertasi atau apalah? Ya yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kemudian kalau dia ingin berbicara dari kacamata Islam mana dalilnya? Ini agama, permasalahan agama kita bicara dalilnya mana? Ya, nah ini tidak ada, tidak ada secara ilmiah, tidak ada secara agama juga tidak ada. Maka yang seperti ini jangan ikut disebarkan jangan kita terapkan Tidak perlu kita terapkan. Ya, lihat dalilnya. Kalau memang ya ingin berbicara dari kacamata dari perspektif eh, apa namanya? perspektif agama, apa dalilnya? Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapannya para sahabat, ida Allah alim ajmain, kita kita paparkan. Ya, kalau memang ada penelitian, mana penelitiannya? Ya, kalau memang ingin membahas penelitian, mana ada penelitiannya? Ya, dan penelitian pun tidak semuanya kita ambil ya, karena banyak penelitian namanya penelitian manusia ya kadang-kadang kesimpulannya seperti ini kadang-kadang setelah beberapa waktu yang, uh, yang akan datang berubah lagi zaman saya awal kuliah sekitar tahun awal tahun 2000, awal tahun dua itu marak-maraknya uh, apa kampanye untuk untuk mendengarkan musik klasik memperdengarkan musik klasik kepada anak-anak ya katanya apa musik klasik ini uh, men, uh, apa, menjadi stimulan jadi anak-anak itu lebih cerdas kalau dia mendengar musik klasik Ya setelah setelah beberapa tahun, setelah belasan tahun diadakan lagi penelitian, ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Musik klasik tadi, ya, ini sudah mengilisi syariat, kemudian apa? Ternyata e, tidak benar. Ya ternyata tidak benar. Maka walaupun dia ada penelitiannya pun ini tidak serta merta kita ambil ya. Tetap ada e, apa namanya batasan-batasan syariat. Ada batasan-batasan syariat yang harus kita patuhi. Nah, kembali ke tadi ya di awalnya kita larang anak-anak kita kalau memang mereka e, melakukan suatu hal yang tidak pantas tidak layak kita larang mereka ya, seperti di, di rumah orang ini ya, sering sekali saya lihat ya, sebagian orang sudah sudah sekarang komunitas ngaji lah ya komunitas ngaji bapak ibunya masya allah ya tapi anak-anak nggak diajari bagaimana sih caranya bagaimana sih adab kita tuh di rumah orang ya apa yang boleh apa yang tidak Ya, yang boleh kita lakukan di rumah orang apa yang tidak boleh kita lakukan di rumah orang ini enggak diajarkan kepada anak-anak kita. Minta izin terlebih dahulu enggak diajarkan. kita datang ke rumah orang dianggap rumah itu seperti rumahnya sendiri, masuk ke sana, masuk ke sini ngambil mainan, buka kulkas, ngambil minuman, ngambil makanan. Ya, ada betul ya. Itu perlu kita ingatkan jangan sampai anak-anak Anda bikin malu ya. Kalau orang tuanya masih punya malu ya. Misal memalukan namanya. Masuk ke rumah orang nggak punya adab, nggak punya etika, ya. Sebagiannya lagi yang ngambil makanannya. Pernah ada viral waktu Lebaran tahun kemarin, ada anak diajak bertamu oleh bapak dan ibunya, bapaknya sibuk ngobrol, ibunya sibuk hapean, anaknya ngabisin nastar. Ngabisin apa? Nastar. Pada hampers hari raya, hari raya pertama sih, ibunya mengatakan, aduh, eh, apa? Tuan rumahnya mengatakan, nak, ya, bu, ambil kue yang lain. Kue yang lain masih ada kok, enggak petanapnya. Saya suka ini. Ibunya bagaimana ketika melihat anaknya ngambil toples ya, ngambil toples kemudian makan saja ya. Ibunya hanya komentar, ah dia itu memang seperti itu kok di rumah. Komentarnya cuma seperti itu ya, dia itu cuma seperti itu di rumah. Dia itu seperti itu di rumah. Artinya apa? Itu suatu hal yang biasa. Oke itu biasa di rumah anda mungkin enggak jadi masalah, tapi di rumah orang bagaimana? ya jadi anak-anak itu -anak harus dibimbing anak-anak tuh harus dibimbing punya etika yang yang baik dilarang dia kalau misalnya dia melakukan suatu hal yang tidak pantas ya seperti apa anak-anak eh, ikut orang tuanya misalnya orang tua manggil bapaknya ya dengan panggilan bapak kemudian anaknya juga manggil bapak nggak diluruskan ya ini kamu nggak boleh manggil bapak ya manggil apa kakek ya atau memanggil orang yang lebih tua dengan namanya Ya, melagi orang yang lebih tua dengan dengan namanya misalnya ini kan suatu hal yang suatu hal yang uh, kurang sopan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu Barakallahu Barokahullohiikum hendaknya anak-anak kita diperhatikan, uh, dilarang ketika mereka melakukan hal-hal yang uh, melakukan hal-hal yang tidak pantas ya diberikan nasihat. Baru kemudian wabah adaha yaltafitu alwalidu walwadi datu ila wairaha minal umur allati yasruhu biha halu ha abna'ihim fid dunya minal mad'ami wal malbasi wagaibaha kemudian setelah itu barulah orang tua berpaling ya kepada perkara-perkara yang penting ya bapak dan ibunya berpaling kepada perkara-perkara penting yang menjadikan keadaan anaknya itu baik dari dari perkara-perkara dunia seperti makanan kemudian pakaian dan yang semisalnya jadi yang yang dimaksudkan oleh beliau Uh, rahimahullahu taala beliau rahimahullahu taala ahabillahullahu taala adalah apa? kita harus punya prioritas. Orang tua harus punya prioritas. Ya, yang pertama kali dia perhatikan adalah tadi permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, adab. Ya, tapi juga jangan lupa untuk memperhatikan ya kebaikan-kebaikan lainnya dari pakaian-pakaian kita memberikan pakaian yang baik kepada anak-anak kita, demikian juga makanan yang baik bagi anak-anak kita. Ini pun uh, hendaknya menjadi Perhatian para orang tua. Qala wa wasaya al-baligha al-baligha an-nafia al-musaddadah. Ma taala fi kitabih an Luqman al-Hakim. Hina ma wa'adha ibnahu fi surati Luqman. Dan termasuk nasihat yang sangat baik ya, yang sangat bermanfaat adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang Luqman al-Hakim. Ketika Luqman memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada uh, anaknya. Bada'amahu bittauhid. Wassanna ya, bil'amli bilbiri walidain. Maka Luqman itu ketika memberikan nasihat, Luqman memulai dengan permasalahan tauhid. Kemudian beliau melanjutkan dengan perintah untuk berbakti kepada ya, orang tua. Wa ba'daha nabaho 'ala azza wajalla bi Kemudian Luqman mengingatkan kepada anaknya tentang uh, ilmunya Allah Subhanahu yang meliputi segala makhluknya. Fa fi ya isharatun li darurati muraqabatillahi jalla wa 'ala fi Ketika Luqman mengingatkan kenapa Luqman itu mengingatkan mengingatkan agar Uh, mengingatkan tentang ilmu Allah سبحانه و تعالى yang meliputi uh, segala makhluknya, ya ini merupakan isyarat ya tentang pentingnya murokkabatullah, rasa diawasi oleh Allah سبحانه و تعالى. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, "Ikhfadillah yaqwatka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu". Ya, fijami afalhi dalam segala urusannya. ثم حثه على اقامه الصلاه التي هي اعظم الاعمال البدنيه kemudian luqman memotivasi anaknya mendorong anaknya untuk menegak, menegakkan menegakkan yang salat itu merupakan e, amalan badaniyah yang terbesar wa khatama wasiatahu bi tanbihihi ala jumlatin min rafiil akhlaq wa ma'alil umur kemudian luqman al hakim pun menutup wasiatnya dengan mengingatkan anaknya terhadap perkara-perkara atau uh, tentang akhlak-akhlak yang tinggi dan perkara-perkara yang penting. Baik karena pembahasan tentang uh, nasihat Luqman ini cukup panjang ya. Uh, saya kira uh, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah permasalahan tentang akhlak uh, apa tentang wasiat-wasiat Luqman, demikian juga wasiat para nabi yang akan disampaikan oleh beliau. Ini kita akan bacakan pada pertemuan esok hari. Ya, bisnyalahi Kita akan uh, sampaikan pada uh, kesempatan besok, insya Allah. Baik, sekarang kita akan coba jawab ya beberapa pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara menyelamatkan anak yang sudah terjerumus ke jalan yang salah, seperti berhenti dari sekolah, suka merokok, mencuri, dan suka menghisap lem ya e, baik, caranya yang pertama adalah orang tua e, kembali membangun hubungan dengan anak tersebut mendekatkan diri kepada sang anak, karena biasanya anak-anak yang bermasalah seperti ini, kenapa dia bisa terjatuh pada permasalahan seperti ini karena e, ketidakpedulian orang tua atau kurangnya perhatian orang tua ya oleh karena itu, hendaknya orang tua kembali dia membangun e, kerekatan dengan anaknya. Ini yang pertama, ini perkara yang pertama, hendaknya dia kembali membangun kerekatan dengan anaknya, kemudian dia berikan, dia sampaikan nasihat, ya, jadi bicara empat mata, ya, kemudian e, e, apa, ekspresikan rasa cinta kita kepada sang anak, bahwa apa yang dilakukan oleh anak ini, pada kekannya hanya memudrotkan dirinya sendiri, ya, kita beritahu, uh, tidakkah engkau ingin memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, ya maka saatnya berubah. Saatnya berubah. Nah, tapi yang lebih penting daripada masukan-masukan tersebut adalah kita membangun kedekatan kembali dengan si anak. Agar nasihat kita itu tidak mental, ya tapi diterima dengan baik oleh anak kita. Dan ini terkadang butuh proses dari kesabaran ya. tidak bisa satu kali, dua kali, kemudian selesai permasalahan, tidak. Tapi kita bangun kembali, berusaha mendekatkan diri kembali kepada sang anak buat hatinya lunak kemudian berikan dia nasihat untuk bisa mengubah gaya hidupnya dan tentu ya tidak lupa kita berdoa ini juga penting ya doa ini juga penting ya berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah subhanahu wa taala uh, melunakkan hatinya untuk menerima nasihat agar Allah subhanahu wa taala nanti sahaja memberikan hidayah kepada anak tersebut baik Ustadz, di masa lockdown ini, anak-anak sekolah banyak dikasih hafalan hadis. Tapi hadis lemahnya banyak. Bolehkah kita tetap membantu menghafal karena harus diserahkan kepada gurunya? Tapi kita juga memberitahu kalau hadis itu hadis yang lemah. Tidak mengapa ya. Menghafal hadis lemah ini bukan suatu perbuatan dosa. Hanya saja kita harus tahu bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Dan terkadang pun kita, karena kadang, kadang ya, ini suatu hal yang perlu diberuskan. Sebagian kita, mengatakan hadis ini lemah. Dari mana anda tahu hadis itu lemah? Dari ulama' Fulan. Nah, apakah sudah anda melihat mendapat ulama' yang lain bagaimana tentang kesuaian hadis ini? Kadang-kadang kita kan sempit bacaannya. Ya. Cuma melihat misalnya Syekh al Bani. Oh hadis ini gaifkan oleh Syekh al Bani. Kemudian sudah selesai. Ya. Padahal di sana ada ulama'-ulama' lain yang menghasankan mungkin ya. Yang menghasankan hadis tersebut. Yang mengatakan karena banyaknya jalan-jalan sehingga hadis ini terangkan menjadi sahih. Saya tidak mengapa mengapal hadisnya uh, sebagian hadis yang dinaifkan oleh sebagian para ulama ya hanya saja kalau memang anda menganggap itu doaif, jelaskan kepada anak-anak bahwa hadisnya adalah hadis yang doaif. dahulu para ulama selain mereka menghafalkan hadis yang sahih, mereka juga menghafalkan hadis yang lemah. walaupun tentu lebih utama hadis yang sahih ya yang dihafalkan. tapi kalau masalah boleh atau tidaknya boleh boleh-boleh saja. baik ustadz apakah benar ada larangan memarahi anak kecil di masjid Allahu Taala Alam, ya eh, saya belum pernah dapat helisnya. Ya, bukankah orang tua sendiri berhak memberitahu atau mengontrol anaknya karena menumpahkan snack di tengah kajian? Iya betul, ya harus harus ditegur anaknya, ya jangan kemudian dibiarkan begitu saja kalau dia mengotori masjid atau uh, tidak uh, tidak tenang ya ketika ibadah sedang dilakukan lari-lari. Mungkin orang tua dibiarkan anaknya yang lari, -lari. Ya, Sampai kita kalau yang punya kacamata itu khawatir, ya? kacamatanya diinjak-injak oleh anak-anak yang lari-lari di masjid. Ini suatu kekeliruan yang besar. Eh? Kita memang perlu mengajak anak-anak kita ke masjid, terutama anak laki-laki. ya Kita ajak mereka untuk cinta kepada masjid, buat mereka uh, apa terikat hatinya dengan masjid. Ini suatu hal yang diperintahkan. Namun, jangan sampai kehadiran anak-anak tersebut kemudian mengganggu keberadaan jamaah yang lain. Orang baca Al-Quran saja dengan suara murtaf, ya, dengan suara yang tinggi, ini ditegur oleh Nabi alaih salatu wassalam. Ya, jangan, jangan kalian meninggikan suara kalian, bacaan kalian. Kenapa? Karena akan mengganggu yang lain. Nah, maka apalagi dengan keberadaan anak-anak yang yang membuat keributan di masjid. Ya, sehingga anak-anak uh, yang seperti harus ditegur. Ya harus ditegur, saya sampaikan kepada sering saya sampaikan kepada takmir masjid, ya ini nggak bisa dibiarkan. Anak-anak seperti ini ya, harus kita tegur. Orang tuanya harus kita kasih tahu. Kalau anda memang ingin anak itu sholat di masjid, anda harus ada di masjid juga. Anak di samping. Ya, jadi kalau anak e, berbuat suatu hal yang tidak semestinya, dengan mudah anda menegur. Ya, jangan kemudian orang tuanya nggak ke masjid, anaknya dibilang ke masjid membuat keributan, maka ini keliru. Maka ini sebuah kekeliruan. Ya, sehingga e, wallah alam ada hadisnya atau tidak tapi e, yang kita apa? Dapati dari para ulama, mereka justru menekankan agar orang tua itu memberikan teguran kepada anak-anak yang membuat keributan atau membuat hal yang tidak pantas di masjid. Ustaz, dalam Islam berapakah batasan umur seorang anak perempuan masih boleh tidur bersama orang tuanya? Wallahu taala alam, Nabi SAW memerintahkan untuk memisahkan tempat tidur ya. Itu di apa di usia 10 tahun, wa farriquhum fil madaji. Ya. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur ketika mereka berusia 10 10 tahun. Baik, kemudian Apakah Ahlul Bait pada zaman sekarang juga tidak boleh menerima sedekah? Ya, tetap tidak boleh. Keluarganya Nabi alaihi tidak boleh menerima sedekah sampai sekarang. Kemudian bagaimana cara memberi pengertian ke keluarga tentang mahram? Karena dijelaskan tentang mahram saja susah menerima. Ya, jadi permasalahannya bukan e, mereka tidak paham konsep mahram, tapi bagaimana taslim mereka atau apa? Ee Kepasrahan mereka, kepastahan mereka e, terhadap keputusan Allah, apa yang menjadi keputusan Allah, taslim mereka. Jadi mereka bukan masalah mahram atau apa. Banyak orang yang tahu, nggak Masalah mahram itu nggak sulit untuk dijelaskan ya. Cuma yang jadi permasalahan ketundukan mereka kepada syariat. Banyak orang yang tidak tunduk kepada syariat. Ini aja permasalahannya, ya. Tidak nah, ada permasalahan yang sulit untuk dijelaskan. Siapa mereka paham? Cuma apa? Ya ketundukan kepada syariat maka ingatkan dengan hadis-hadis Nabi Alaihissallam yang e, mengancam orang-orang yang tidak taat kepada syariat seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu ketika Nabi Alaihissallam mengatakan Kullu ummati yat jannah ilaman abah setiap umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Ya kemudian para sahabat bertanya, Fa man ya ya Rasulullah. Ya siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasul. Maka Nabi S.A.W. mengatakan. ya uh, man, afo wa man abah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang durhaka maka dia telah enggan untuk masuk surga. Barang siapa yang durhaka maka dia telah enggan untuk masuk surga. Nah sampaikan hadis-hadisnya semacam ini. Sehingga ya, mereka takut kalau melanggar syariat. Ya khawatir tidak dimasukkan Allah Subhanahu Wataala ke dalam surga. Ustadz salahkah kita ketika menasihati ponakan agar mengikuti akidah yang lurus, sementara orang tuanya sendiri masih menjalankan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah dan masih merokok? Tidak apa apa ya kasih nasihat. Ya, kasih nasihat tidak harus menunggu orang tuanya soleh ya. Kalau kita ingin melakukan amal amal naib mungkar, memberikan nasihat kepada karip kerabat kita, maka ya ini suatu hal yang diperintahkan. Baik Allah taala a'lam bisawab dan cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita akan selesaikan pembahasan an-nushuw taujih ini, ya pemberian nasihat dan pengarahan kepada anak-anak uh, di pertemuan yang akan datang. Kita akan bacakan bagaimana ya bagaimana Luqman al-Hakim itu memberikan nasihat kepada anaknya. Siapa kita bisa jadi patokan. Oh ini loh, ini yang harusnya jadi percontohan kita dalam memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Jangan lu sampai di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita sebagai orang tua yang amanah dan juga Allah Subhanahu Wataala jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Allahu Taala Alhamdulillah Subhanakaladzimahudibhabdika Ashadualla ilahaillanta takulukahwatu bilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.